walaa lihi wa shabbihi wa, wa, wa, wa illa billah amma ba'ad insyaallah untuk pelajaran yang kedua kita akan lanjutkan dengan pelajaran fikih yang khusus untuk para wanita yang beriman iya dan pada pertemuan yang lalu kita membaca tentang permasalahan haid dan nifas. Ya. Kita sedikit ulang kesimpulan dari pelajaran yang telah lalu ya. Bagi wanita yang tertimpa haid, maka yang pertama diharamkan ya wanita tersebut untuk digauli oleh suaminya. Iya. Untuk digauli oleh suaminya. Perkara yang kedua, seorang wanita yang haid dia meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat ketika dia naam pada masa-masa haidnya naam adapun untuk shawum, untuk puasa maka dia wajib untuk mengkodoknya iya Pada puasa-puasa wajib yang dia tinggalkan di masa haid maka nanti dia wajib untuk mengkodoknya adapun sholat maka tidak ada perintah untuk mengkodoknya jadi tidak perlu untuk dikodok iya Kemudian yang ketiga Diharamkan bagi wanita yang haid Menyentuh mushab Tanpa ada penghalang Iya Kemudian yang berikutnya Diharamkan bagi wanita yang haid Untuk tawaf Di Baitullah Di ka'bah. Iya Naam Dan yang berikutnya Diharamkan bagi wanita yang haid Untuk tinggal Diam Di dalam Masjid Iya Naam Barakallahu fiikum. Yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya di dalam permasalahan fikih, ya, baik permasalahan haid ataupun permasalahan yang lainnya, ya, apakah sholat atau yang lainnya, ini kerap akan kita dapati, ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, iya. Dan ini adalah perkara yang nam na banyak kita dapati, iya, sehingga yang wajib bagi kita fikum, adalah berpegang dengan dalil berpegang dengan dalil iya selama pendapat itu berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis, maka itu adalah pendapat yang wajib untuk dipegang hanya saja permasalahannya terkadang dari dua pendapat yang ada mereka menggunakan dalil yang sama iya akan tetapi nanti pemahaman mereka para ulama, masing-masing dari mereka, para ulama, kadang berbeda dalam memahami hadis tersebut iya, eh, kadang-kadang mereka berbeda dalam memahami hadis yang sama tersebut atau terjadi pula perbedaan dilandasi di karena perbedaan pendapat eh, terhadap kesohihan sebuah hadis ada diantara mereka yang mentaifkan hadis tersebut ada pula yang menganggap hadis ini naam bisa dijadikan sebagai hujah. Ini yang menjadi alasan yang kedua. Ya, naam kadang terjadi perbedaan pendapat di antara kalang para ulama. Ia. Adapun dikarenakan barakallahu fiikum kita telah menetapkan membaca satu kitab ya seperti yang kita pegang saat ini maka termasuk dari amanah ilmiah adalah kita membacanya kita membacanya dan kita membaca sesuai dengan alur atau madzhab atau pendapat yang dibawakan oleh sang penulis hanya saja kalau seandainya pada poin-poin tertentu kita dapati dalil ya yang kita anggap pendapat lain lebih kuat maka boleh saja untuk kita menyatakan bahwasannya di sana ada pendapat lain na'am yang berbeda dengan pendapat sang penulis sehingga mungkin kita akan berpendapat dengan pendapat yang lain tersebut. Ini boleh. Iya, ini boleh selama barakallahu fikum dia berpegang dengan dalil ya. Na'am dari dalil yang sahih. Na'am. Tayib kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kata Syekh. Faidatun ukhra. Faida yang lain. Halaman ke-26. Faida lain. As-su'al: Mal ladzi ta'rifu bihil mar'atu nihayata haydih? Perkara apa yang dengannya seorang wanita tahu kalau dia sudah di akhir masa haid? Ya. Permasalahan sekarang adalah bagaimana wanita tahu kalau dia telah selesai dari haidnya? Al-jawabu, jawabannya ta'rifu dzalika bin qita'id dam. Dia mengetahui hal itu dengan terputusnya darah haidnya, yakni berhentinya darah haid tersebut. Wa dzalika bi ahadi alamatain dan hal itu ya dengan adanya satu dari dua tanda, ya. Kapan wanita mendapatkan satu dari dua tanda itu maka itu adalah tanda kalau haidnya akan sel selesai. Al alamatul ula Tanda yang pertama adalah Nuzulul Qassoh al-Baydo Yakni Keluarnya Qassoh al-Baydo Wahiyah bifathil qof Qassoh ini dengan cara Menfathahkan qofnya Jadi tidak dibaca kisoh Kalau kisoh artinya kisah Ini dibacanya dengan menfathahkan qof Jadi Qassoh Apa Qassoh? Ma'un abyaq dia adalah air putih, air yang berwarna putih, cairan yang berwarna putih. Yatbaul hayat, yang dia mengikuti darah haid cairannya putih. Iya. Yusbu maal josh, dan dia mirip persis seperti air kapur. Iya. Wakataku nubigari launil bayat, tapi kadang cairan ini warnanya tidak putih faqat yakhthalifu launaha kadang warnanya berbeda bi iktilafi ahwali nisa dan perbedaan ini karena berbedanya kondisi wanita ya, ada yang sehat ya sehingga cairannya benar-benar nampak berbeda dengan darah haidnya cairan putih itu ada yang mungkin karena kondisinya sakit ya maka barakallahu fikum warnanya pun tidak seputih yang satunya iya ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, al-alamatus aniyah. Tanda yang kedua, wahwa antudhila khirkatan aukut natan fivar jihah. Yaitu dengan cara si wanita itu memasukkan kain atau kapas ke kemaluannya, ke tempat keluarnya darah, haid. Semayu kri Kemudian dia keluarkan. Ya, dimasukkan kapas tadi atau kain tadi, kemudian ditarik keluarkan. Ya, jafatan leisaleh hashiy dan ketika ditarik dia dapati kain itu sudah kering, tidak basah, ya, tidak ada darahnya. Maka ini menunjukkan kalau darah haidnya sudah berhenti. Laminadham di kain tersebut atau atau kapas tersebut tidak ada bekas dari darah. Wala min al tidak pula dari kadaro. Kadaro kemarin apa? Cairan yang kotor. Ya. Na, au atau cairan yang berwarna kuning, ya, seperti nanah, nah, nah. tidak ada itu. Iya. Kalau seandainya ada, masih ada walaupun warnanya kuning atau warna selain darah tetapi kotor, maka ini meneranggap masih haid. Kecuali kalau yang keluar tadi warna putih yang dikatakan sebagai qosah al-baydha. Iya. Nah, ini dua cara untuk mengetahui apakah dia sudah berhenti apa tidak, ya. Nah, poin keempat, yalzamul ha'idin danihayati haidihah. Apa yang diwajibkan bagi wanita yang haid ketika telah selesai dari masa haidnya, yalzamul ha'idu in danihayati haidihah antag tasila. Wajib untuk wanita yang haid ketika telah sampai pada masa Ketika telah sampai, ketika dia telah selesai masa haidnya wajib bagi dia untuk segera mandi. Wadali kabi antas ta milal ma biniat yatohar rofi jami ibadi badaniha. Dan hal itu dilakukan dengan cara menggunakan air, ya mengguyur air, menggunakan air, tetapi diiringi dengan niat mensucikan diri. Ini wajib. Ya, Kalau seandainya dia mandi Tetapi tidak terbetik di dalam hatinya Keinginan atau niat mandi itu Mandi untuk toharok Maka dia belum bersu bersuci Wajib bagi dia Untuk mengulangi mandinya Kalau seandainya dia mau Membersihkan haidnya Mensucikan dirinya dari haid Dan diiringi dengan nih, niat Dan niat itu adalah amalan hati yang perlu kita ingat, niat itu adalah amalan hati, keinginan ha? hati, ah, saya ingin mandi ya karena saya sudah selesai dari haid maka itu ter telah teranggap dia berni berniat yeah. ini berdasarkan sabda Nabi SAW, hadith yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan Imam Tirmidhi dan juga An-Nasai Al Al-Imam Abu Daud kata Nabi <tuh> faida akbalati haidotuka Faida aqbalat haidatuki fada ishalata. Ya. Apabila telah datang haidmu maka tinggalkan salat. Tinggalkan salat. Wa idza dan apabila telah pergi haidmu fagtasili. Maka mandilah wasali dan salatlah. Ya. mandi dan <tuh> salat. Iya. Cukup ya. Tempat insyaallah kita rambut lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa